Ya ya ya ya ya Sampai dalam Islam ada kode Kalau cewek ditanya pendapatnya setuju apa enggak Dilamar oleh seorang perempuan Maka jawaban ianya seorang perempuan itu adalah Diam Sedangkan laki-laki kalau diam berarti enggak kalau perempuan kalau diam berarti ya, kalau dia oh, berarti itu ya. Husnuzan aja. Jadi kalau nanya, "Neng gimana mau sama saya?" Dia belum sempat mikir, "Oh, berarti mau ya?" ya. Kan dia yang tadi tadi. Jadi diam seorang perempuan kata Nabi adalah rida. Diamnya adalah ri, rida. Karena kalau dia tidak rida, dia mungkin akan uh, merespon dengan bahasa-bahasa yang yang baik. Sing atau bahasanya Bukan diam pasrah, saya ikut aja gimana emak sama abah gitu. Ini berarti, rido. Bukan berarti dia, kamu kok gitu sih sama aku, sama aku? kamu nggak sayang, nggak cinta dan segala macam gitu. -gitu. Dia mah nggak akan ngomong kayak gitu. Dia diam atau dia bilang ya udah ikut aja. Berarti dia rido. Itu sifat perempuan yang sebenarnya. Pada dirinya itu ada malu. Dan malu, by the way teman-teman, pada diri perempuan adalah mahkota. Makin besar rasa malunya. Makin tinggi nilainya. Makin besar rasa malunya, makin besar mahkota yang dia pakai. Jadilah dia seorang putri. Makin besar, jadilah dia seorang ratu. Mahkotanya perempuan yang soleha adalah istihya. Punya sifat malu-malu. Gak pakai in. Malu-malu aja. Malu-malu. Kemana-mana malu. Malu-malu. Kemana malu. ah malu -malu. Itu mahkotanya perempuan. Walaupun... Bukan berarti ketika yang ada perempuan Gak malu dia berani gitu Gak punya mahkota bukan Ini hanya salah satunya Dan tetap itu kebaikan Kalau dia gak terlalu besar dominan dengan sifat malu Mungkin dia dominan dengan sifat yang lain Tapi yang jelas Sifat malu ini kebaikan Kata Nabi Kalau Tidak punya malu Maka seseorang akan lakukan apa yang dia suka Berarti malu itu sebagian dari Kehormatan Malu itu sebagian dari harga diri Sehingga kalau orang udah gak punya sifat malu Maka dia kehilangan harga diri dan kehormatan Dia akan lakukan apapun yang dia suka Jadi malu Anugerah dari Allah untuk perempuan Aisyah Pemalu Saking pemalunya Aisyah Kalau lagi malu wajahnya Kemerah-merahan Pink Pink dalam bahasa Arab Humayro Pink itu humay, humayro. Aisyah itu kalau lagi malu Pink wajahnya Sehingga kalau Nabi Lihat wajah Aisyah pink Nabi senang melihat Aisyah Oh, Aisyah lagi malu, Aisyah lagi senang Aisyah lagi tersipu-sipu Sehingga wajahnya menjadi pink Aisyah itu seorang perempuan Yang sangat pemalu, sama dengan Maryam Sama dengan Khadijah, sama dengan Fatimah Perempuan yang sangat pemalu Coba Teman-teman renungkan kisah Gimana pemalunya Aisyah Pernah Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, kan Rasulullah itu dimakamkan di, di dalam rumah Aisyah. Soalnya SOP para Nabi, mereka dimakamkan di tempat mereka wafat, nggak boleh dipindahkan. Itu udah jadi SOP-nya para Nabi itu. Jadi kalau meninggalnya di sini, ya udah di sini dimakamin, nggak boleh ke pemakaman khusus tempat lain atau pemakaman umum nggak boleh. Jadi karena Rasulullah wafatnya di atas pangkuan Aisyah di kamarnya, maka kamar itu jadi tempat. Rasulullah dimakamkan Makam di situ Dibuat kayak ruangan Setiap hari Aisyah duduk di situ Dia buka uh, hijabnya Dia duduk di makam Nabi Sambil uh, mungkin dia di situ Ngobrol, mungkin dia berzikir Bukan sengaja zikir di dalam makam ya Tetapi dia kangen sama Nabi Duduk di sebelah Nabi Seolah-olah dia ingin mengenang Waktu dulu sering zikir berdua sama Nabi Sambil Nabi tidur di atas pangkuan Aisyah Zikir, bayangin kalau kita zikir jomblo itu duduk beda ya zikir jomblo sama zikir orang udah nih, udah nikah kalau jomblo, zikirnya duduk tiba-tiba ngeblak ke belakang gitu ya kalau udah nikah zikirnya gak perlu ngeblak ke belakang jadi zikirnya sambil berbaring di atas pangkuan kekasihnya atau kadang-kadang zikirnya e, sambil bersandar jadi punggung dengan punggung satu menghadap ke utara satu menghadap ke selatan sama-sama memberikan punggungnya jadi kayak kursi gitu Bersandar kepada kekasihnya zikir Nanti pas sudah beberapa menit lihat Wah kamu seribu saya baru dua ratus Ngapain aja kamu kok dua ratus Ngawaleng gitu ya Mikirin kamu Jadi zikirnya dua ratus Berarti yang zikirnya seribu kamu mikirin apa Saya ingat Allah Lah kamu kenapa dua ratus Saya ingat kamu Romantis dalam zikir Artinya Aisyah tuh teringat masa-masa zikir dengan Rasul, sholat sunnah bareng dengan Rasul kan saya sering cerita tuh Rasulullah kalau malam tahajud beliau sholat tahajud sendiri dulu nggak ngebangunin Aisyah, kenapa? Karena tahajud Nabi itu di atas standar manusia biasa. Kalau ngebangunin Aisyah kasian, nggak akan kuat Aisyah. Ini sayangnya Nabi kepada Aisyah sampai dalam bab ibadah aja diringankan, selama tidak melanggar syariat. Nabi gak mau ngeberatin Aisyah salat tahajud bareng dengan Nabi. Aisyah, tahajud yuk. Hayu kata Aisyah. Satu rakaat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Siapa yang kuat? Enggak usah Aisyah. Abdullah bin Mas'ud aja pernah jadi makmum dadakan di belakang Nabi, itu hampir batal salatnya. Wah, Nabi lagi salat tahajud enggak makmumin ah. Udah aja makmumin. Nabi baca, Alif la kita Abdullah masih antang-antang aja. Lama-lama kau dah setelah juz ya perasaannya Satu juz, dua juz Sampai selesai Al-Baqarah Mulai ini Abdullah curiga nih ay. Masuk lagi Alif lam mim Ali Imran Masuk lagi Ya nas An-Nisa Masuk lagi Al-Ma'idah Masuk Al-An'am Tujuh juz Satu rakaat Tujuh juz satu rakaat Kita Satu rakaat Tujuh surat An-Nas, Al-Falak, Al-Ikhlas Dari ujung aja pokoknya Tujuh surat Ini tujuh juz satu rakaat Atau kadang-kadang kita tujuh rakaat satu surat Yaitu Al-Ikhlas terus Asal sholat pasti Al-Ikhlas Walaupun kalau dia membaca Al-Ikhlas itu karena cinta kepada surat itu Dia akan masuk surga dengan surat Al-Ikhlas Masalahnya kita benar gak sih cinta ke Al-Ikhlas Kan kita suka pakai hadis sahabat itu ya ada sahabat kalau ngimamin pasti bacanya aliklas tuh kan sahabat aja bacanya aliklas mulu sampai dilaporin ke Nabi ya Rasulullah dia tuh kalau ngimamin kurang variatif, eh. kurang variatif gimana ayatnya monoton aliklas saja nggak ganti-ganti dipanggil sama Nabi kenapa kamu bacanya kok aliklas saja nggak yang lain ya Rasulullah saya cinta dengan surat itu. Nah di surat itu disebutin sifat-sifat Allah Nabi tersenyum mengatakan kamu masuk surga karena apa yang kamu cintai. Pertanyaannya. Kita gitu atau ada modus lain Al itu gak perlu mikir dan cepat kan Jadi bukan karena cinta banget dengan al ikhlas Ini harus jujur nih Nabi sholat tahajud Udah selesai tahajud Baru ngebangunin Aisyah pas witir Jadi Aisyah itu diajak sholatnya pas witir Aisyah, witir yuk Kan Aisyah manja-manja gitu kan ya? Susah bangunnya Akhirnya dipercikin air di wajahnya sama Nabi Kan saya sering bilang percikan air ke wajah calon kita. Kalau belum ada latihan pakai gulung dulu, gulung di latihan biar pas mercikinnya tuh enak gitu. Kalau ini ada lebih risky sedikit beli nano spray, kan enak tuh malam-malam nano sprayan jadi masuk ke pori-pori langsung segar gitu. Nah, artinya. Rasulullah memercikan air ke wajah Aisyah Ayo Aisyah tahajud Akhirnya witir bareng Setelah selesai witir Kan Nabi itu kalau tahajud itu Ini ada tutorial tahajud ala Rasulullah ya Kan tahajud bebas sebetulnya Tapi Rasulullah juga punya style sendiri tahajudnya Sahabat-sahabat masing-masing punya style Ada tahajud di atas atap Siapa itu? Bilal Bilal kalau tahajud pasti di atas atap rumah Umar kalau tahajud pasti depan rumah Bukan di dalam rumah Di depan dia keluar dari rumahnya, tahajud di depan rumah Bacanya kenceng-kenceng Bismillahirrahmanirrahim Satu Madinah Bangun gara-gara suara Umar Kalau Abu Bakar, tahajudnya di musolanya sendiri khusyuk sendiri, gak mau ketahuan orang Ini uh, gayanya beda-beda Gue dengan gaya gue, gue gitu ya Umar, di depan rumah Bilal, di atas atap Abu Bakar, sendiri di dalam nih Mihrok. Rasulullah juga punya style Style tahajud Nabi gimana? Beliau tidur Tahajud, witir, tidur, subuh Jadi sebelum subuh beliau tidur dulu Cuman tidur yang keduanya Nabi bersandar biasanya Kalau gak bersandar di tiang Di dinding Bersandar kepada Aisyah Itu tahajud ala Rasulullah Gak mungkin kita ngikutin sunnah ini Kalau belum Banyak sunnah yang kita enggak bisa ngikutin kalau belum nikah, teman-teman. Ya. Waktu jam 11.25. Sebentar lagi ya, 5 menit aja lagi. Ini kisah Musa. Lanjut ya dipotong ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan uh, Aisyah kalau tahajud membangunkan Aisyah dan tidak memberatkan Aisyah. Artinya Nabi SAW mengajarkan kepada kita Bagaimana Beliau memperlakukan istrinya Bagaimana rumah tangga beliau Yang itu kemudian Menjadi kebaikan kepada Allah Jadi mendapatkan istri untuk lebih dekat kepada Allah Biar bisa tahajud bareng Coba bayangin teman-teman Kita pengen nikah Kenapa kamu pengen cepat-cepat nikah? Karena pengen buka puasa berdua Bentar lagi Ramadan nih Masa puasa sahur masih sendiri kan? Kenapa kamu pengen nikah? Pengen tahajud berdua Kenapa kamu pengen nikah? Pengen Uh, apa, Naji berdua Store hafalan Suaminya hafal surat al-ikhlas Store gitu ke istrinya Kan baru hijrah, al-ikhlas dulu kan Al-Fatihah, al al-ikhlas Nanti istrinya store Surat al-Isro, ternyata istrinya Hafizul. ya Suaminya baru hi hijrah dari al-ikhlas versus al-Isro Beda banget kan Al-ikhlas juga masih banyak salah Kulauan gak lewat-lewat gitu Atau kuliah ayuh al-kafiruk gak Khatam-khatam, muter Kanlah Abu Dun mata terus saja di situ kan? Ini karena belajar baru belajar. Istrinya udah Al Isra, Maryam, Toha, Kosos segala macam. Kenapa pengen nikah? Karena pengen bareng mendekat kepada Allah Swt. Itu yang di Musa cari. Akhirnya perempuan itu datang menemui uh, Musa sebagaimana Aisyah uh, apa sangat pemalu tadi enggak enggak tuntas ceritanya next time insyaAllah. datanglah perempuan itu kepada Musa bilang ayah. Ku pengen ngundang tamu dinner di rumah. Itu bahasa kita mah. Di dinner atau lunch lah di rumah makan siang gitu. Kayaknya sih dinner udah sore soalnya. Makan malam di rumah. Oh iya, jalan nih. Tahu gimana cara jalannya? Musa di depan, cewek itu di belakang. Enggak dibalik, cewek di depan, Musa di belakang. Enggak etika jalan laki-laki perempuan yang belum muhrim, perempuan di belakang, laki-laki di, di depan. Supaya apa? Supaya tidak melihat bagaimana cara jalannya Terus kan Musa gak tahu rumahnya kemana Gampang Tinggal di Sherlock aja Kalau gak Sherlock Kitanya yang jadi Google map gitu Jadi kayak waze gitu Eh belok kanan Turn right Turn left After gitu Tinggal Musa belok kanan Belok kiri Yang penting Musanya di, di depan Perempuan itu di belakang Dan itu etika yang luar biasa Sehingga perempuan ini Menyimpulkan, laki-laki ini selain kuat Ternyata amanah, gak caper Gak sosok dekat gitu Kan kita lagi di perjalanan daripada kamu diganggu orang Biar aku jagain, gak Musa itu orang yang sangat amanah Jadi kalau belum nikah aja dia sangat Jaga, jangan sampai membuat Perempuan ini tercelah, apalagi setelah Menikah, sampai di rumah Cewek ini ngomong Ke ayahnya, ya Abah, bapak Gitu ya, ya abadi itu laki-laki itu kuat dan amanah loh. Kalau ayah butuh pekerja, kayaknya dia yang paling tepat jadi pekerja di rumah kita. Ini sebetulnya kode. Perempuan kalau ngomong dengan bahasa kayak gini, berarti dia perhatian. Kalau dia udah bisa menyimpulkan dia kuat, dia amanah, dia tepat sebagai pekerja, berarti dia perhatian. Kalau enggak, dia enggak akan ngasih enggak, enggak akan ngasih komentar. Ayahnya paham, ini bahasa elegan orang zaman dulu. Kalau sekarang kan ya pengen nikah gitu kan, vulgar kan ya. Kalau dulu kode tuh, ya... Itu kayaknya cocok bekerja di rumah kita Kata ayahnya Oh ya nanti saya ayah bicara sama dia Ayahnya bukan menawarkan Musa bekerja Tapi menawarkan Musa nih nikah Saya akan nikahkan kamu dengan salah satu dari putri saya Terserah kamu yang mana Yang kamu sukai Maharnya bekerja kepada saya selama 8 tahun Akhirnya Musa pun Menikah dengan salah satu dari dua perempuan itu dan perempuan inilah yang mendampingi Musa untuk berda'wah di Mesir melawan Firaun. Dan inilah kisah yang luar biasa, Nabi Musa mencari cinta itu untuk lebih dekat kepada pemilik cinta. Nabi Musa mencari cinta makhluk agar bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru ketika ngedapetin cinta makhluk kehilangan cinta Allah. Ini namanya fokus. Teman-teman, pesan moral ketiga berarti adalah apa? Setelah sawah as-sabil Banyak berdoa Yang ketiga adalah Jadilah seseorang Yang menyempurnakan Hubungan kita dengan Allah Dengan cara menikah Itu maksud Nabi Setengah dari agama itu adalah Setelah kita menikah Kita sempurnakan Gimana sempurna tadi itu Tilawah sendiri jadi tilawah berdua Buka puasa sendiri jadi buka puasa berdua Tahajud sendiri jadi tahajud berdua Bahkan ada ibadah yang kita bisa dapetin setelah menikah Yang gak mungkin didapetin kalau orang belum menikah Ibadahnya simple, ngapain Goler, tidur di atas sofa Sambil ngelihat istri kita rempong lalu lalang Itu pahala Jadi gini aja Itu sholat sunnah loh Kalau yang belum nikah hanya bisa mendapatkan pahala itu dengan cara Berwudu, sholat sunnah dua rakaat. Yang udah nikah, nggak perlu berwudu, nggak perlu sholat sunnah pun, tetap dapat pahala sholat sunnah. Dengan cara apa? Pandangan suami kepada istrinya yang penuh kasih sayang, bagi dia adalah pahala ibadah. Jadi cuma ngelihat doang ibadah, tersenyum ibadah, kecup di keningnya, bayangin. Nabi itu habis berwudu, mengecup Aisyah. Bisakah kita melakukan itu kalau belum menikah? Ngecup apa? Habis wudu cium Aisyah ke masjid wudu cium Aisha. ini salah satu dalil dari mazhab yang mengatakan sentuhan suami istri tidak membatalkan wudu walaupun nanti ada dalil yang mazhab yang lain Allahu a'lam ini mazhab tapi nabi beberapa kali habis berwudu cium Aisyah ke masjid wudu cium Aisyah jadi kalau udah nabi wudu Aisyah udah siap-siap tuh para istri kalau suaminya lagi berwudu maka siap-siaplah kalian karena sebentar lagi dia akan ke masjid dan lupa mengecup gitu Biasanya kalau habis butuh Nabi itu ngecup istrinya Dikecup di keningnya atau di pipinya ke masjid Kecup kening pipi ke masjid Itu sunnah pahala yang tidak didapatkan Kecuali dengan menikah Setengah dari agama itu ada di dalam Pernikahan sisanya ada dalam status jomblo Setengah-setengah lah ya Jadi kalau mau utuh Pernah mengalami masa jomblo yang berat gitu Dari ta jomblo kifarat dosa kan ya Setelah itu nanti men mendapatkan Setengahnya lagi setelah kita Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dan seterusnya Itu teman-teman Maaf gak tuntas cerita musahnya Insya Allah nanti dilanjutkan di kesempatan yang lain Bisa lewat streaming mungkin Atau dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya Barakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh